Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah inahmatu wa nasta'inu wa nasta'atihi wa nasta'arshidu min syururi anfu wa min sayyati amalina man yahtillahu falamu billalah wa man yudlil falahati ala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu ilha sharika Anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulah Allah wa salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallam Tawbarakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka habidun majid Amma ba'du fa inna aslaqal hadis Kitabullah Wa khairal hadi hadiu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Fa anna sharal uburimuhdasa Tuhan Wa maha sakti, bid'ah Wa kuasa. Kita harus Wa untuk mengubah diri kita. Kita harus Paling baiknya orang Adalah orang yang mengenal dirinya Bahkan ada kata-kata mutiara Dari seorang untuk Yang bunyinya sebagai berikut harus berusaha untuk mengubah diri kita. Barang siapa mengenal dirinya Mengerti nilainya Maka ia akan mengetahui Siapa gerangan Tuhannya Betapa rahmat Allah padanya Dan betapa Allah memuliakan dia itu Begitu kata Pepatah hukamah itu tadi Karena itu maka dalam diktat Yang ada di tangan udara Malam ini Yaitu dektat yang keempat puluh tiga Saya kutip kalimat-kalimat mutiara Dari sajak sajak Iqbal yang indah Agar supaya kita masing-masing Mengetahui dirinya Mengetahui fungsinya Dan dengan demikian Kita akan mempersiapkan ruang jingkrak kita Dalam perjuangan yang sempurna Kemudian melatih diri Buat berbakti kepada Allah Keluarga Masyarakat dan negara Bahkan sampai kepada semua umat manusia Berpedomankan Doktrina, aqidah kita Dan prinsip-prinsip syariat kita Setelah itu orang yang mengetahui harga dirinya Dia tidak akan mudah mengubahkan diri yang mengerti harga sesuatu, ia ya tidak mudah mengobralnya dengan harga yang murah, apalagi tidak bagi harga sama sekali. Sebagai yang kelihatan seakan-akan umat Islam ini <tuh> menjual diri, menjual agama, menjual adat istiadat kita untuk ditukar oleh Barat dengan tiada apa, -apa. dengan asap. Dan tidak ada harga sama sekali Karena itu kita harus Kita mencegah Jangan sampai ada penjualan diri Dan karena itu Maka harus kita sama-sama mengerti diri kita Siapa saudara ini Siapa yang dikatakan muslim itu Ideologinya kita lebih dahulu unggul Wahai Muslim, sebenarnya anda telah dibeli oleh Allah Allah sendiri yang membeli anda Dan tidak akan ada orang bisa memasang harga untuk anda lebih mahal daripada Allah Allah membeli harga anda dengan harga yang segala yang pernah ada di dunia ini Belum mencapai se persepuluh ribunya harga yang dipasang oleh Allah untuk kita jadi tidak ada orang yang bisa dan berani membeli dengan harga Allah itu harga Allah adalah jannah, gedung-gedung kerajaan-kerajaan yang tidak pernah dilihat tidak pernah didengar dan bahkan dikhayalkan oleh umat manusia itulah nilai dan hargamu wahai muslim karenanya jangan jual murah jangan membanting harga saudara-saudara bagaimana tidak Jannat itu tiap jannat itu Sebalik kecil jannat Sepuluh kali bumi ini Besarnya Pasirnya berlian. Tidak ada tidak ada pasir tanah dari sana. Begitu sifat-sifat jannat dalam hadis-hadis yang sahih. Bangunan ini dari dua bata, bata emas, bata perak. Emas perak, emas perak Dan keindahan-keindahan yang luar biasa yang tidak pernah terlintas dalam khayal seorang ahli khayal dan ahli imajinasi apalagi seperti kita ini mahasilan muslimin lantas mengapa kita sekarang menjual diri kita kepada barat kepada komunis dan atau kepada syaitan langsung barat berusaha membanting harga kita memang mereka mencari jalan supaya harga kita ini dibanting oleh kita sendiri dengan apa lebih dulu dengan menonjolkan segi-segi keayawanian kita Barat mengajar anak-anak kita calon generasi kita ini dengan ajaran yang mengobarkan kehayawanian dia. Jadi mempersiapkan buku-buku bacaan, majalah-majalah, berita-berita, siaran-siaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tidak terlihat. Semuanya bertujuan membatalkan pembelian Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah hashtarā minal mu'minīna anfusahum wa amwālahum bi'annalahumul jannah. Bahwa Allah telah membeli, ini ayat Saudara, -saudara ya. Allah membeli dari kaum mukminin ini segala-galanya. Jiwanya, dirinya, hartanya dengan tukaran syurga. Yuqātilūna fī sabīlillāhi fa wa yuqtalūna wa'dan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal quran ini harga tuhan siapa yang bisa membeli kita lebih dari harga ini tetapi kita kesusu melihat kilauan dunia seperti kilat terus kita jual kitabnya quran jual kitabnya syariat jual kitabnya adat istiadat tanpa harga apa-apa apa harga dan apa yang pernah dibuat oleh barat dan eropa kepada kita kaum kaum muslimin Negeri kita pernah dijajah oleh mereka Dan habis mereka Terusir Tidak meninggali apa-apa kebaikan Di waktu mereka ada pada kita Sesudah kita ikut pada mereka Ikut pada manhab dan aliran penjajah Pada sistem dan syariat penjajah Meninggalkan syariat Allah Membanting harga Al-Quran Dengan harga picisan Apa yang diperbuat oleh mereka Zaman saya masih kecil dulu Ada beberapa tempat saya, saya ingat dilarang keras orang-orang Jawa masuk di sini. Tanya orang-orang yang seumur dengan saya. Berapa tempat-tempat tontonan juga tidak boleh orang inlander masuk di situ. Bahkan di beberapa daerah di dunia, dunia Islam yang dijajah oleh barat disebut anjing dan bangsa ini tidak boleh masuk di sini. Hanya orang kulit-kulit putih yang boleh. Orang Belanda, orang Eropian Ini berkatnya kita taat sama mereka, ikut dijajah dan diam kita dibalas dengan begini, dan itulah sebetulnya barat, sampai hari ini kalau mereka hukumnya dapat kesempatan apa kira-kira saudara akan dilepaskan saudara akan dibanting betul oleh mereka itu. dan itu lawan mutlak yang disebut oleh Al-Quran tidak ada lawan lebih dari setan dan mereka itu tapi kita ini masih juga mau ikut barat masih kepincut dengan mereka, gak kapok-kapok 350 tahun dan di Mesir 100 tahun ini Mesir sekarang pergi ke barat lagi dan negeri Arab pergi ke barat pakaiannya yang gamis diganti dengan pakaian barat turbarat tidak peduli sama mereka barat cari jalan di mana selak-selak dia lemah, ditekatnya supaya dia mati, coba dapat kesempatan paling bencinya barat kalau umat Islam menjalankan syariat, itu sudah wajar tetapi lantas kita juga menganggap syariat kita ini kolot, ini yang tidak wajar. Kita tidak tahu syariat. Ini tadi sore berita Pakistan. Ali Buto dihukum gantung. Karena dia membunuh dan memerintah orang untuk membunuh. Sudah jelas, annafsu benafsi. Dunia semuanya ngamuk. Ini hukum biadab, tidak ada kemanusiaan. Kenapa digantung belum matahari terbit, tidak mengikut adat, di adat kita kita kalau gantung matahari sampai terang dulu walhasil macam-macam alasan dipukulkan kepada umat yang menjalankan karyatnya walaupun cuma sekelumit itu top, tapi cukup membangkitkan perasaan dan amarah kaum angkara murka itu ini saudara-saudara yang tidak pantas karena itu kita diajar oleh dokter Iqbal, ini dokter Iqbal seorang pujangga, juga berkebangsaan Pakistan. dia bawa dalam satu syair yang indah sekali tapi saya sudah ambil dari terjemahan-terjemahan bahasa Arab. Tidak aslinya bahasa Urdu. Ya, saudara-saudara. Kalau kita sudah dibalas oleh Eropa begitu. Itu artinya kita kualat meninggal hukum Allah. Dan meninggal adat istiadat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah bergaya seperti mereka. Desi malah kadang-kadang kita beli desi kupu-kupu. Kadang-kadang kita pakai celana yang lebih mahal Dari celananya orang barat sendiri Kita tidak digubri suara barat Masih dianggap Kita ini setengah kacung Kacung Sebab mereka sudah mempunyai bayat dan tekad Barat adalah barat Timur adalah timur dan tidak mungkin Akan ketemu Kecuali kalau ketemunya itu Seperti ketemunya kuda Sama kusir bisa Ketemu disitu sekarang-sekarang, apa kata Iqbal? Man huwal muslim. Al muslim huwa insanul kala. Satu, seorang muslim adalah seorang sempurna. Apanya yang tidak sempurna? Kalau sudah nyata bahawa Allah SWT mengatakan, Waman yamtari khairan islami dinan falam yukbal amin. Kita mulai dulu dari urutan akidahnya. Kalau sudah Allah SWT mengatakan bahwa e, agama yang ku terima cuma Islam. Dok. Selain itu sudah kami mensuhkan. Sudah tidak mempunyai daya pengaruh. Dan tidak mempunyai daya cipta. Dan tidak sesuai dengan iklim di mana-mana. Hanya Islam saja. Barang siapa mencari agama selain Islam. Maka tidak akan diterima daripadanya. Quran kali ini. Kita berpegang pada Quran. Jadi kalau kita sudah dilengkapi dengan ideologi yang begini luar biasa, kuatnya, dan syariat yang begini luar biasa, luasnya, dan luwesnya, maka kita sempurna sebenarnya. Superman, Al-Insanul Kamil, cuma karena kita suka memakai dan menanggalkan, suka-suka-suka mengikuti lain-lain aliran, juga norok buntek kata orang madura kepada orang-orang yang tidak berfaham tauhid. Sebentar kita masuk dalam komunis, Rame-rame komunis semua. <tuh> Zaman PKI ini komunis bukan main ramenya. Yang masuk ya umat Islam, ya Kamil ini tadi, Insanul Kamil tadi masuk ke situ. Ya mungkin juga masuknya itu karena bayarannya supaya tetap. Tetapi sudah jelas. Ini manusia menjual harga murah. Menjual dirinya dengan harga murah. Karena kurangnya ilmu pengetahuannya, Karena dia kurang mengenal kepada berlian yang besar yang di tangannya ini. Dia kira berlian itu sama dengan neker harganya. Maka dijual harga lebih murah dari harganya ke neker. Karena itu sudah sejarah kita harus mengerti. Man arafa nafsa, wakat arafa rabbal. Inilah masalahnya. Al-Muslim -al lahu wujudah Tiap orang mempunyai satu wujud Satu dimensi Kalau saudara lihat manusia Eropa dengan kita Sama bentuknya Sama modelnya Sama konstruksinya Tetapi kita ada kelebihan Kita hidup dengan dua dimensi Dimensi pertama Wujud manusiawinya Ini keliru ya Wujud manusiawinya Dan wujud imaninya jadi kita ini ada dua dimensi dimensi manusia dan dimensi imannya manusia ini ini keunggulan kita di bidang apa saja kita akan bisa lebih mempunyai daya tahan dari lain karena soal iman karena soal atidah dan karena soal syariat kita lebih luas syariat dan lebih luas syariat kita daripada syariat mereka bahkan syariat kita berumur Jauh lebih dari syariat mereka Ada beberapa undang-undang yang sekarang ini Sekarang, hari-hari ini berjalan di Perancis Itu mengambil secara ngeblat Kalau saya mau pakai istilah ngeblat ini supaya saudara tidak ragu lagi Ngeblat sama sekali Jadi tidak ada kurang, tidak ada lebih Daripada asas pertama misalnya Hadis ini diblat oleh Perancis yang kita sudah anggap ini manusia yang pertama mempunyai undang-undang dasar yang konstitusional dan yang demokratis ngeblak, cuma kita tidak bisa periksa ini kebetulan ada ahli-ahli hukum dalam seminarnya <tuh> membawa hal ini ditulis ini bahasa perancisnya ini la doror wal diror malah hadis ini masih lebih mencakup jadi orang nggak bisa nafsirkan secara Luas seperti hadis ini. Kalau perlu saya tunjukkan bukunya. Saudara-saudara, ini satu contoh. Bahwa mereka sebetulnya tidak punya apa-apa. Dimensi ini yang menyebabkan kita sebetulnya ditakuti oleh mereka. Tapi mereka karena mereka itu sombong dan mengerti taktik. Tidak menampakkan bahwa dia takut pada Islam. Tidak menampakkan dia takut pada syariat. Cuma syariat ini dikecam saja. Tepat tidak tepat dikecam. Nabi kita dikecam Tepat ada tepat dikecam Ini sudah lama berjalan Sejak mulainya adanya orientalis 900 tahun dahulu Masih di Spanyol Ini semuanya menampakkan mereka pura-pura Tapi kalau saudara sebut Saya muslim Hatinya itu derdek Sebiar orang tahu bahwa ini Kalau bangun Habis lenyap peradaban Eropa Karena itu saudara-saudara kita ini mesti tahu nilai diri kita supaya tidak mudah kita jual kita punya diri betul atau tidak? Gak -gak. jadi majlis-majlis pengajian ini mesti membawa hasil bahwa kita sebagai muslim dan buwes dan mengerti bahawa kita ini muslim mempunyai nilai, ini definisi kita, ini nilai kita, ini ta'rif kita muka orang masuk toko itu ini ta'rif kita ayo, berani kamu beli kita kita tidak mungkin kamu bisa beli kami kami beli kamu Apalagi setelah kita dijadikan umat yang begini mahal harganya Dijadikan kita punya negeri-negeri ini kaya Coba Kurang apa nikmatnya Allah ini Kalau kita tidak cepat-cepat kembali kepada agama Islam Nunggu apa kalau tidak nunggu seksa atau penjajahan baru Sekarang mereka itu dalam keadaan ragu Sekarang mulai Eropa mulai mempelajari Islam secara lebih dalam daripada 50 tahun dulu apalagi kena malah malapetaka, malapetaka reaktor atomnya bocor sudah neredek semua ini saudara baca dan dengar surat-surat kabar dan komentar-komentar surat-surat kabar Saat dunia ini takut reaktor atom itu pecah orang tidak punya iman mempunyai ilmu tidak punya iman tahu-tahu ada apa-apa takut si bayangannya sendiri lah itu kalau meledak celaka mereka jadi sekarang banyak negeri sudah mulai menutup reaktor-reaktornya itu jadi terus mereka dihantam oleh ketakutan. Tapi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tenang saja, tidak takut, karena kita semua tahu bahwa itu semuanya ada, ada Allah yang menyetir dan mengemudikan itu Dan kita tidak pernah berbuat jahat terhadap orang. Kami tidak pernah menemukan atom untuk kita populkan kepada umat manusia. Tapi umat yang mempunyai senjata-senjata salt mereka takut, takut bayangannya. Dia masangi orang misalnya dia takut dia punya anak cucu liwat di situ dan meledak kena anaknya betul itu, pantas. kita tidak masangi orang, kita tidak niat baik, niat jahat sama orang tidak masangi apa-apa jadi kalau mereka itu niat niatnya selalu jahat dan musuh saudara-saudara al muslim lahu wujudah begitu kata dokter Iqbal, dan ini tepat wujud iman kita ini karena tidak pernah kita tonjolkan, maka kita dipandang orang harga murah sebab kita sama dengan mereka Mesir dipandang sama Israel sama sama Israel sama ya sudah misan gitu saja sekarang ini tingkat misan Ismail, Israel sama tapi kalau Mesir menggunakan dimensi imannya Israel akan takut akan menyerah kalah sebagaimana Israel menyerah kalah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Karena dimensinya dua, dan dua dimensi itu dipancarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara konkret. Karena itu Yahudi letakkan tangannya di kantongnya waktu Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa geremet, tidak bisa berkutik Bedanya apa? Bedanya sahabat dengan kita. Mereka menggunakan dua dimensi, kita cuma pakai satu dimensi. Seperti mereka. Kalau satu sama satu dimensi, mereka akan lebih banyak. Pengalaman politik akan lebih banyak senjata akan lebih banyak konco Eropa, nah, kita mesti kalah ya ini. Begitu juga nah, sampai sekarang masih belum mengakui kesalahannya. Secara secara yang ketiga, Al Muslim Khalid Muslim ini kata yang ketiga hidup abadi. Dia hidup abadi apa sebab? <tuh> sebab dia dari sini. Dalam masa ia hidup di dunia, ia diberi aturan-aturan yang menjadikan namanya ini harum dan indah, terdengar oleh segala telinga dan terpuji oleh segala lidah. Dia abadi. Lihat ini Imam Ghazali, hidup sebagai muslim dia terpuji. Eropa memuji dia, kita memuji dia. Syafi'i, Eropa memuji dia, kita memuji dia. Hidup terus sampai hari ini namanya disebut-sebut terus. Wa'amma Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sudah jangan disebut. Tidak ada taranya itu manusia. Itu sampai kira-kira 5-60 miliar kali disebut oleh manusia tiap hari. Dan itu manusia sudah luar biasa. Tetapi kita ini. Kita ini kalau bisa, kalau semuanya kita mengamalkan syariat Kita abadi. Kalau mereka tidak ada sama sekali ini sifat. Akhlaknya mereka selalu terpengaruh oleh sifat hayawannya. Oleh dimensi satu itu tadi Jadi kemanusiaannya mereka Tergantung pada apa yang mereka Tampakkan Dari bidang akhlak Yang sifatnya munafik Tidak ada hubungannya dengan Allah Yang keempat Dia adalah inti Dari jagat raya ini Ini muslim Diletakkan oleh Allah SWT Pertama-tama yaitu Mulai melalui adam inni ja'ilun fil ardi khalifah kami Allah jadikan manusia ini khalifah khalifah yang mana? Nah, manusia yang mana yang menjadi khalifah? manusia yang mukmin, yang muslim kalau khali, kalau manusia yang kafir bukan khalifah dia menempatkan dirinya pen, lawan daripada khalifah ini sebagaimana terjadi di dunia, di mana-mana kalau ada iman Mesti ada kufur yang melawan dia Dan iman ini juga Kalau dipersabungkan dengan kafir Maka iman pasti Lebih unggul dan lebih menang Macaran muslimin Maqamul muslim Maqamul imam ma'utawji Fungsinya adalah Pimpinan dan pengarah Jadi muslim ini kalau membebek Sebetulnya sifat islamnya sudah bukan Bukan Bukan originel itu sifat Islam yang melekat begitu saja Tidak tidak mendalam Jadi seorang muslim itu harus mengarahkan umat manusia Kau muslim ini di dunia harus merupakan teladan Harus merupakan contoh Harus mengarahkan Baik di bidang kepemudaan Maupun kepemudian dan sebagainya Muslim harus menjadi muadji Mengarahkan Tidak ikut Tidak mengikuti barat Dan mengikuti timur Mengikuti segala yang dia lihat Tidak begitu itu menunjukkan bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang dirinya dan tidak mempunyai pengetahuan tentang cara yang dia miliki atau yang sudah diterimanya sebagai kata sebagai orang yang mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa annamahmada rasulullah. Jadi seorang Muslim adalah seorang yang pengarah. Sekarang karena kita cuma memakai nama Islam. Tidak ada isinya, maka kita diarahkan oleh orang Kita ini sekarang diarahkan oleh orang lain Oleh adat istiadat dan kebiasaan Oleh tata cara hidup mereka itu Sehingga kita sekarang tidak bisa mengatakan muslim asli Ini muslim yang cuma anut saja e, Nama Islam, tetapi Dan kartu penduduknya ada Islam Tetapi perbuatannya, kelakuannya bukan kelakuan seorang muslim betul. Jadi kita ikut mereka. Apa saja yang kita buat ini sekarang dari mereka? Sampai sekarang ini kita karena banyaknya ikut mereka kita lebih terjerumus dalam lembah jahiliyah lebih daripada orang-orang jahiliyah dulu. Saudara percaya dalam Pelita, majalah pelita ini majalahnya kaum muslimin eh, dalam surat kabar pelita ini surat kabarnya umat Islam ya dalam isinya tanggal 3 Jumadil Ula jadi bulan 3 Jumadil Ula eh, tanggal 3 Jumadil awal ini ada di situ disebut ada bayi dimakan anjing dikeroyok oleh anjing-anjing dimakan ceritanya bahwa salah satu orang perempuan muslimah ngekot majikan namanya L K T Y enggak tahu siapa. Lajar tiga nama. Itu orang punya pabrik limun. Ngekot sama dia. Lantas itu perempuanlah waliyatullah karena itu perempuan tidak tahu dirinya, lantas dia hamil daripada majikan itu. Majikan itu waktu dia melahirkan, dijeding anaknya ditutup kepalanya dengan batu sampai mati dilemparkan di jalan. Habis itu anjing keroyokan. Waktu penjaga malam datang melihat kelihatan anak itu sudah tangannya enggak ada, sudah ada beberapa anggotanya habis dimakan cuman jeng anjing ini. Orang masih barang baru, fresh, daging fresh. Ini sebenarnya di zaman jahiliyahnya peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada ini sudah degil-degilnya orang, sudah kejem-kejemnya orang, baju tidak ada berbuat ini. Ini lebih jahat, ini lebih kejem. Padahal sebenarnya hal ini Bukan satu, bukan dua terjadi begini. Banyak kejadian ini. Ini akibat daripada kita meninggalkan Islam. <coughs> ini akibat daripada kita <coughs> membuang syariat dan cuma mencari nafkah, menjual segala galanya. Dapat tadi anak haram dibuang, dianiaya begitu. Sekarang siapa yang salah? Ini? Sudah. Semua tidak boleh menuding yang lain Lebih lagi dari pelita ini Tanggal 29 Maret Ada satu cerita Gadis mau menghabis Mau mengakhiri cintanya Di atas rilnya kereta api Notok apa tidak? Pakai Itu pakai Diindahkan begitu judulnya itu Oleh pelita ini Pelitanya kaum Muslimin. Sebetulnya tidak pantas orang Islam menyiarkan ini Coba ini buat saya, buat apa ini? Buat ini. Katanya itu berita-berita hariannya umat Islam. Kok membawa segala gini? Sudah katakan begitu pakai diperindah. Cinta yang akan diakhiri di atas ril. Gadis itu sudah meikan sapu tangan di dalamnya sapu tangan itu ada kertas, kertas itu tertulis, sudah sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian. Kira-kira begitulah baca saja nanti saudara itu ini orang kalau orang lawan, orang barat, girang ini nah setan-setan sudah bilang, lihat ini gadis-gadis islam sudah ikut kepada setan sudah menjual diri kepada Eropa, ini biasanya orang Eropa dari mana ini kebiasaan? kebiasanya itu main tunang-tunangan ini tunang-tunanganisme ala barat dulu sudah ada kita punya orang-orang tua dulu ya kawin tidak <tuh> pakai tunangan lah kok kekal langgang, sampai manak sekian banyak, sampai tua sampai banyak yang meninggal tidak kawin lebih dari satu, ratusan ribu contohnya, zaman dulu karena tunang-tunangan ini belum apa-apa sudah eh, pegatan sebelum nikah akhirnya yang dipegat ini karena ada ada iman mau menghabisi cintanya katanya saya ngandung cinta, coba dan mau habisi cintanya di atasnya relnya trem supaya dia mati sampai hari kiamat bijaan nak mobil Ini sudah saudara perlu kita tangisi. Tidak perlu kita masuk ke dalam surat-surat kabar kita sebetulnya. Tetapi saudara sudahlah ini sudah terjadi. Dan kejadian seperti ini kalau orang mau teliti baca, ya ratusan ribu model begini akibat daripada kita menjual iman, menanggalkan pakaian tauhid mengambil syariatnya orang barat. Ini syariat hayawanisme. Ini makanya sejak Freud dan sejak orang-orang seperti Hegel itu menonjolkan bahwa manusia ini asalnya dan apa? Uh, la ilaahaillallah mengatakan bahwa manusia ini asal dari kerap. Jadi supaya sifat hayawannya ini yang menonjol. Jadi kalau ada gadis misalnya serong berlaku serong sudah biasa ini manusia kan asalnya dari kerap sudah jadi iman akal ini dimatikan sama sekali kita mengambil 100% dari ajaran ini padahal itu keliru seluruhnya saudara-saudara begitulah kata dokter Iqbal dan yang kelima yang kelima yang keenam dia pencetus revolusi dan pembawa misi ada orang mencetuskan revolusi dan meninggalkan segala balak tapi Islam dan umat Islam Mencetuskan revolusi Dan dia sendiri membawa misi Membawa risalah Nabi Muhammad itu pencetus Revolusi yang terbesar dalam dunia Sejak dia ada Sesudah revolusinya Disebarkan, dicetuskan Dia membawa risalah Itu sebabnya saya katakan Waktu beliau mulai masuk Madinah, Pertama-tama beliau mengatakan Ayyuhannas At'imu ta'am Hufsyus salam Wasallu billay wal nasuniyah Tadfulul janmata bisalam Ini mission, ini risalah Yang dibawa oleh Nabi SAW Dia bilang, sebarluaskan Damai dan salam Beri makan kepada orang-orang yang lapar Dan miskin, dan salat Di waktu manusia sedang tidur malam Nanti kalian akan masuk surga Dengan aman Ini, ini mission Mestinya kita ini membawa obor itu Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Dan akhirnya Semua pada saling lihat-melihat Tunggu menunggu Mana pembantu saya dan sebagainya Akhirnya ini tidak ada Islam Ada nama Islam Saudara-saudara yang ketujuh Kekuatannya bersumburkan agama Dan kitab sucinya jadi kekuatan si muslim ini sebetulnya dengan agamanya Kalau muslim tidak pakai agamanya Mengatakan saya muslim Tidak ada amal Kekuatannya habis, tidak ada Kedik tidak ada Tidak didik Kalah Dan di dalam segala front dia mesti kalah Dia bisa menang Dan menang total tidak akan pernah kalah Kalau dia mau menggunakan Iman dan Islam dan syariatnya mengamalkan isi agamanya baru dia kuat. Karena itu lawan-lawan kita senantiasa dan sepanjang sejarah menyingkirkan kita dari jalan istiqamah mengamalkan syariat ini. Coba titahin saja di mana-mana saja. Di muka dunia ini umat Islam selalu disingkirkan oleh barat. Kalau kelihatan kita mulai belajar tauhid misalnya yang baik atau tafsir yang baik, nanti nanti ada majalah-majalah cabul -majalah yang berkecamuk dan bersebaran di kalangan umat Islam. Akhirnya wurung belajar itu lihat buku-buku cabul ini. Di kalangan pemuda tidak pernah difreikan pemuda, tidak pernah dibebaskan dari pengaruh-pengaruh buku-buku cabul, obat-obat cabul. Akhirnya pemuda tidak bisa mempunyai pikiran yang antep terus ajek menghadap satu arah yang baik yaitu arah ash al mustaqim. Ini menjadikan kita sekarang ini kuatir khawatir siapa pewaris agama ini siapa yang mewarisi bangsa ini kalau ini bangsa mempunyai generasi cuma begini tetapi saudara-saudara hendaknya -saudara, sama-sama kita bekerja keras untuk memperbaiki kelakuan akhlak dan ilmu kita pertinggi di kalangan kita semua yang ke delapan dia tidak bisa melumergen dalam Patriotisme Dia tidak bisa dilumerkan dalam patriotisme Atau nasionalisme Ini muslim tidak bisa dilebur dalam patriotisme Dia lebih dari patriotisme Dia lebih dari seorang nasional Dia internasionalis Yang tidak melupakan nasionalnya Dan ini tidak ada di dalam dunia tidak ada Tidak ada satu orang internasionalis Dan yang lebih kuat mempertahankan nasionalnya Kecuali si Muslim, begitu ajaran Nabi-nya. Kalau seorang Komunis, dia internasionalis, non nasional. Dia kalau perlu memusuhi bangsanya. Tapi seorang Muslim tidak. Dikatakan bahwa cinta tanah airmu adalah sebagian daripada imanmu. Mempertahankan hak milikmu, negaramu adalah kewajibanmu. Kalau kamu mati dalam mempertahankan itu maka maka kamu mati syahid. Ini orang lain tidak punya ajaran ini. Karena itu ajaran Islam disulap <tuh> oleh Barat. <tuh> sampai muncul ajaran-ajaran keblinger dan ajaran-ajaran sesat di kalangan umat Islam. Antara lain Qadiyani. Ajaran Qadiyani Ahmadiyah. Ini dikatakan sudah tidak ada perjuangan. Kita turut saja kepada apa yang dibawa oleh Inggris. Itu kata Nabi-Nya itu. Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Yang oleh Pakistan sendiri dianggap itu golongan-golongan kafir yang tidak ada syak lagi. Ini masuk menyelinap di tengah-tengah kaum muslimin, memakai ajaran Hindu. Sebab dia percaya juga kepada Buddha dan percaya juga kepada Wisnu dan macam-macam. Sebab Mirza Ghulam Ahmad pernah berkata, aku adalah Wisnu, aku Maria dan aku Yesus. Alhasil ini orang mempunyai satu Agama atau syariat atau orang kata-kata Yang orang gila pun tidak berbicara begitu Akhirnya itu dimasukkan di tengah-tengah kaum muslim Dan membawa perubahan-perubahan dalam sistem perjuangan di Pakistan Tapi syukur sekarang mereka itu tersingkirkan Jadi patriotisme atau nasionalisme tidak melebur kaum muslim Sentia merasa bahawa dunia Islam itu adalah dunianya juga Sudara percaya apa tidak? Dalam ajaran Islam tidak ada netral. Di mana negeri Islam dijajah Kita mesti merasa sakit hati Mesti kita membela kalau kita kuat Di mana ada umat Islam dianiaya Kita mesti bantu Jangan tanya, oh itu bangsanya apa? Tidak, tidak ada itu. Dia Muslim tete. Bangsanya itu nomor dua Begitu menurut ajaran Nabi Muhammad soalnya. Dan ini malah menurut Krishna Menon, seorang ahli-ahli tokoh-tokoh politik, dia bilang, faham keagamaan yang begini, ini malah memperdekat umat manusia menjadi satu umat ini tidak ada dalam doktrina ajaran agama lain dan tidak ada dalam filsafat doktrina agama lain cuma dalam Islam saja Saudara tahu mengapa kita merasa sedih waktu Baitul Maqdis diduduki oleh Israel sebab itu kami bayangkan bahwa itu adalah tempat Alte atau stasiun pertama Nabi Muhammad SAW waktu mi'raj dan itu masjidnya kaum muslimin dibangun oleh Umar bin Al-Khattar waktu dijajah waktu dibakar kita merasa sakit hati coba kita punya kekuatan kita akan serbu kita akan pukul mereka ini faham tidak ada umat yang mempunyai faham ini kecuali kita dan faham ini saja tidak cukup ini sudah cukup dalam arti kata membuktikan bahawa kita tidak bisa direbut. Oleh satu kebangsaan Lalu kita tinggalkan bangsa yang lain Ah itu masalah buduo Tidak ada ya Tidak bisa Biarpun kita pura-pura bilang Ya bukan urusan kita Tapi hati kita perasa, Mesti berasa sedih Dan marah Waktu RRC menjajah kaum muslimin Yang begitu banyak Dihantap Kita merasa tidak senang <tuh> Marah kita. Padahal kita tidak ada Bukan sana Bukan dulur dengan orang Cina Tetapi yang muslim Saudara kita Saudara malah saudara betul. Tidak kalah dengan saudara Iskandaru. Ini namanya tidak ada patriotisme, tidak ada nasionalisme yang bisa mengungkuli Faham Islam. Dalam arti kata membangun masyarakat sedunia menjadi satu. Tanpa melupakan kepentingannya di sendiri. Ini yang aneh. Lantas Iqbal berkata, dia tidak bisa uh, dia berwatak sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Al-muslim mutakhalliq bi lah. Ini muslim ini berkelakuan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah. Kalau saudara baca ayat nama-nama Allah yang jumlahnya 99 itu, maka saudara nanti akan ketemukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, As-Sabur. Ar-Ra'shid Itu semua sifat-sifat baik. Dan itu otomatis kita dianjurkan untuk meneladani, mengambil sifat-sifat Allah. Menurut kadar yang kita butuhkan untuk pergaulan kita, dan menurut kadar yang bisa kita songgauh, mesti kita pakai. Al-Mu'min harus rahmat hatinya. Bagaimana tidak? Nabinya itu rahmat. Islamnya ini rahmat. Qurannya rahmat. Kenapa dia tidak menjadi rahmat? Dia mau mencengkeram diri, tidak bisa. Dia harus menjadi seorang rahmat. Itu sebabnya Nabi SAW mengumandangkan sebuah hadis yang bunyinya: "Arrahimun yarhamu humurrahman, ar irhamu manfi al, yarhamkum manfi jamak." Orang-orang yang rahmat, hatinya akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmatilah orang yang di bumi. Nanti kamu akan dirahmati Allah yang di langit atau Allah yang sifat dan kekuatan dan kekuasaannya terlihat di langit begitu. Jadi kita sudah diperintah mengambil sifat Allah. Karena ini muslim mempunyai dimensi ini dimensi hebat. Tapi sayang Saudara-saudara, tidak kita lakukan. Sayang kita tidak menggambarkan ini secara hakikat. Kita cuma menggambarkan ini dalam kitab-kitab. Jadi seperti yang saya sering katakan ini seperti macan kertas bukan macan betul makanya orang nggak sungkan sama kita nggak takut sama kita nggak peduli sama kita sebab dilihat bukan macan betul macan kertas lah dari mana kalau kita menjadi betul betul itu nyowo-nya ada macan betul lah nyawa kita Quran kita dioperasi oleh Barat dikeluarkan nyawonya ini tinggal kerangkanya ini tidak ada orang takut kali ini tapi begitu kita kembali mengoperasi diri memasukkan itu nyowo lagi kita menjadi macan betul dan ditakuti saudara. contohnya senjata-senjata tidak makan waktu rumah ini membuat suatu uh, revolusi di Tehran. ini satu contoh saudara. jadi masalahnya ini masalah nyowo kita tidak punya nyowo sekarang. karena itu Quran dan syariat ini nyowo kita saudara-saudara dia berakhlak menurut akhlak Allah dan akhirnya muslim bak matahari yang tidak pernah terbenam sepanjang sejarah. Begitu dia bilang, muslim ini digambarkan seperti matahari, tidak pernah terbenam. Di dunia dia harus meneladankan dan harus memimpin. Di akhirat dia akan mendapat tempat yang kedudukan yang baik. <tuh> Saat mana dia terbenam? Tidak pernah. Dia tidak pernah terbenam, muslim yang betul. Namanya tetap indah, cemerlang dilihat dan didengar oleh manusia dan nah indahnya dia punya syariat menjadikan dia nah. sendiri ini orang baik mengapa orang ini sekarang dulu orang tidak takut kepada kaum muslimin dalam amanat tapi sekarang karena islamnya sudah tidak ada amanatnya tidak ada orang takut menajabkan uang sepuluh ribu saja hari ini takut sudah sudah kalau darah aku utang sepuluh ribu wah dadu ya apa dadu dua ini, ini padahal dia punya, takut takut gak bayar, amanatnya gak ada jadi karena muslim, kaum muslimin kehilangan amanat maka rendahnya mereka semakin menurun belum yang lain-lain sifat sidir, sifat sabar sifat-sifat Allah yang tadi itu yang banyak, kita banyak kehilangan itu maka lebih rendah lagi kita di dunia ini <tuh> bahkan kita tidak dipandang oleh orang sama sekali Nah saudara-saudara setelah kita tahu Iqbal berkata begini Tinggal kita koreksi diri kita Kita sekarang sudah tahu diri kita ini siapa Inilah muslim Inilah anda wahai muslimin Ini dia Anda wahai kaum muslimin Baik perempuan maupun laki-laki Kaum ibu ka, eh, Kaum ibu juga termasuk Daripada saja Iqbal ini. Kita disifatkan oleh Iqbal sebagai ini Kita sekarang mau menjadi begini atau tidak Mau menjual diri kepada barat atau tidak ini terserah lah kalau kita sudah mengeritik agama kita sendiri karena kita begitu manut dan begitu taat kepada Barat ini sudah keterlaluan ini sudah sudah sudah tidak ada tingkah laku lebih jelek daripada ini saudara mengeritik Tuhan saudara yang menjadikan saudara tinggi dan mulia begini menjadikan saudara hidup dengan dua dimensi saudara kritik dia untuk mengikut setan setan itu ini artinya akhlak yang sudah paling jatuh di dunia Moral yang paling tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan kalau saudara sudah ke situ, Saudara jangan mengharap apa-apa di dunia ini Kecuali membebek saja pada barat Mengikuti mereka Duduk di bawah telapak kaki mereka Ekonomi saudara di bawah mereka Keamanan mereka harus melalui mereka Melalui senjata mereka Kalau saudara tidak dapat senjata mereka Saudara tidak aman kalau saudara tidak dapat duit mereka, saudara tidak makan Begitu lantas Nah kalau kita suka begitu ya Sayang saudara-saudara, kenapa kita mesti ke situ? Kita bisa berdiri sendiri Modal Pusaka, budel Kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri kita makmur, semua makmur, kenapa? Ini saking mindernya Kita saudara -saudara. Maksudnya ikhbal, wahai kaum muslimin Janganlah jadi Minder, titik Wahai kaum muslimin, seluruh dunia bersatulah Dan ya, sebelumnya kamu bersatu Wahai ulama Islam, seluruh dunia bersatulah Wahai ulama Indonesia, bersatulah Wahai ulama Bangil, bersatulah Ini dulu, ini alif baktanya ini. Kalau tidak, jangan belajar Quran, tidak pakai alif baca Bagaimana akan ngawang, tidak bisa Tahu man mana saya mulus Subha, mana alim lambimnya nanti. Begitu. Saudara-saudara, yang kedua. Di sini Al Haris Al muhasibi salah seorang ahli Tosawur mengatakan ada tiga masalah, tiga benda, tiga perkara hampir tidak ada di muka bumi, jarang sekali. Husnul wajhi maal syana, wa husnul kuluji maal diyana, wa husnul ikhaf maal amanah ini jarang ketemu, tetapi ada. Dia bilang di sini wajah yang indah yang tidak malsia, yang bisa hati-hati. Seseorang yang mukanya bagus, perempuan yang mukanya ayu. Ini banyak penggodanya, banyak godanya, banyak melihat dan dilihat, banyak sering-sering ya tergelincir. Karena itu, wahai manusia yang diberi muka yang indah takutlah kepada Allah. Itu sebabnya Rasul Alaihi Wasallam Dalam bab ini berkhusus, beliau sahabat melihat kaca mengatakan, Allahumma, kama hassan takhalqi, fahassin huluqi. Ya Tuhan, sebagaimana Anda memperindah wajahku, memperbagus mukaku, perbagus juga lah akhlakku. Baru gandeng. Dan baru tepat. Ini anak-anak yang bagus-bagus yang tampan-tampan sekarang ini lalu lupa daratan karena dia dilihat dikagumi dan kadang-kadang malah dia terima satu surat kecil saja sudah kebringer dia, sudah tidak mau dia. surat kecil dari gadis yang tidak banyak harganya dia sudah terus mabuk cinta lalu terus menghabisi di atas rel. Ini penyakitnya yang kedua. Wahusnul khulub ma'adhyana Akhlak yang bagus berlatar belakangkan agama Ini cara Umumnya orang akhlaknya bagus Kadang-kadang, wah -kadang, oh, supaya saya dapat bekerja terus sama dia Saya akhlak bagus sama mertua Supaya mertua tetap sayang sama saya Saya akhlak bagus kepada istri Supaya tidak mencurigai saya Itu akhlak berlatar belakangkan manusiawi dan duniawi Tidak ada yang mengatakan saya jujur karena Allah melihat saya karena saya takut diperhitungkan oleh Allah ini sudah ada ya. ya ada cuma jarak ini yang dimakukan husnul kholuk magdiyana bukan husnul kholuk ada orang dagang wah saya mau jujur apa sebab supaya langgananku tetap lebih banyak cari langganan ini orang padahal Nabi saw bersabda Uh, yeah. Innova kata belhasan, ala kulli jay. Kalau anda berbuat sesuatu, perindahlah perbuatan anda. Kalau anda membuat roti, bikin roti yang baik. Kalau anda membuat mem baju, buderi yang baik. Jangan tidak atau kurang baik. Maksudnya apa? Maksudnya karena Allah senang pada perbuatan yang baik. Anda sendiri diciptakan oleh Allah bagus, indah. Konstruksinya bagus, rapi dan halus. Serba otomatis yang saudara miliki ini, kalau saudara meredahli melalui buku saudara akan mengatakan, Ya Allah, ada ada saya ini, tak bisa adis. Bagaimana otomatisnya mata? Bagaimana otomatisnya tempat air liur yang keluar? Bagaimana otomatisnya lubang nafas ini? Bagaimana otomatisnya yang masuk? Sini ada pipa besar dibagi dua, satu lubang angin buat paru-paru dan satu lubang buat perut. Dua tidak pernah keliru, otomatis bahkan kalau ada keliru saudara batuk-batuk supaya keluar itu nasi yang keselak masuk di tempat yang bukan tempat otomatisnya halus masuk beberapa tempat pasir saja di tempat perut saudara saudara sudah sakit ya ini otomatis indah sekali masa saudara tidak ingin memperindah kelakuan saudara saudara sudah diperindah ini contohnya bahawa Allah jamin yuhibbul Jamal innallaha tayyib yuhibbu kullu wa yuhibbu kullu tayyib Allah ini indah bagus menginginkan segala kebagusan malah kita keluarkan yang maaf-maaf yang tidak baik kelakuan itu yang tidak baik yang kita tonjolkan yang baik tidak pernah kita tonjolkan ini tidak cocok dengan akhlak seorang mukmin Saudara-saudara wa husnul ikha' ma'al amana Persahabatan yang baik yang disertai amanat Atau yang didasari amanat Apa khusulun iqa Persahabatan ini harus ada amanat nah, Kalau anda punya sahid Punya teman Teman itu keliru Anda mesti bungkem mulut Tidak boleh menyebarkan kekeliruannya Malah saudara menasehati Sesudah menasehati beres Dan amanat menjaga namanya Amanat Memberi nasihat kepadanya sebaik-baiknya itu amanat. Jadi kalau saudara melihat saya yang saban malam kemis duduk di hadapan saudara mengucapkan satu dua patah hadis atau kata awliyah dan sebagainya, kalau saudara melihat saya ada kekurangan, saudara wajib amanat saudara harus datang. Ustaz, Ustaz ada gini gini gini gini. Baik, terima kasih. Sudara. Ini amanat. Jadi saudara menepati amanat persahabatan. Anggap saya sahib saudara dan saudara sahib saya Kita juga saling Mempunyai amanat Ini perlu kita intensifkan Perlu kita amalkan Supaya kita punya masyarakat ini naik, tinggi Tidak merendah terus Malah sebaliknya Sekarang kalau ada teman yang keliru Digunuk, dirasain Kalau ada salah Terus base-basean Ini banyak, ini tidak amanat ini Kenapa Anda tidak bilang pada saya Saya salah, kenapa saudara base saya tidak betul, tidak tepat Siwa-siwaan terus Fitnah-fitnahan Saudara-saudara, demikianlah Dua alenia yang penting pada malam ini Mudah-mudahan kita sudah paham Benar-benar dan sudah bersedia-sedia Untuk mengamalkan Apa yang kita dengar pada malam ini Khususnya kita sudah tahu nilai kita Tidak kan? Kita sekarang sudah tahu nilai kita Kita ini mahal Hati-hati kita membebek ke kanan atau ke kiri Hati-hati kita anut-anutan kepada orang yang kita tidak tahu Atau pada atur-aturan yang tidak cocok dengan agama kita Kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat Sekian sudah. Wanita Islam Indonesia sekarang ini Pertanyaannya bagaimana wanita Islam Indonesia sekarang Apa harus berpakaian seperti zaman Nabi dahulu Apakah berpakaian bagaimana? Sekarang ini kan zamannya sudah modern. Ini, ini satu napas yang sebetulnya kita sudah tahu dari mana ini napas sumbernya ini. Nah sekarang kalau saya tanya modern itu menurut siapa? Bagaimana jawaban Anda? <tuh> saya sekarang tanya, baik kita kepingin modern. Modern itu menurut siapa? Ada tiga. Ada modern menurut Barat. Ada modern menurut Cetakan. Ada modern menurut Allah. Mikut yang mana? Itu saja sudah, dendean saja sudah. Sebab apa? Sebab modern itu menurut Barat adalah definisinya ya begini ini. Jadi misalnya kita ambil satu contoh, ketelanjangan ini menurut Barat modern. Menurut anda bagaimana? Ini primitif, ini yang kolot justru. Manusia-manusia di Dayak, di Kalimantan, Tengah, dan di uh, Irian, dan di Afrika-Afrika yang nuwun sewu. Cuma cawetan saja dan kajutan saja itu orang primitif. Udah itu sudah, nuwun sewu. Kenapa orang Barat tidak menuding itu sebagai modern? Tapi kalau dia yang telanjang, dia bilang ini modern, ikuti lagu. kaum muslimin yang tadi saya sebutkan tadi, yang tidak tahu nilainya tadi, ikut telanjanganisme. Yang berarti mundur. Allah s.a.w. mengatur, pakaianmu kalau pakai begini harus begini kalau kamu perempuan, pakaianmu harus begini kalau kamu laki-laki harus pakaianmu begini tempat-tempat ini, tempat ini harus kamu tutup a priori nanti latar belakangnya Allah lebih mengerti, kalau kita belum ketemu nanti Allah sudah tahu terus kita pergi ke barat nah kalau barat umpamanya pakai celana simpak maaf, maaf, perempuannya pakai celana simpak apa kita juga mesti anggap itu modern. Mereka menganggap modern. Apa gadis Indonesia harus ke situ? Sebab zamannya zaman begitu. Ya kita yang rugi sudah Bukan kita yang untung, kita rugi. Mereka dapat kuda baru, dapat kacung-kacung dan genduk-genduk baru. Jadi mereka yang untung. Kita ini ingin nganut mereka. Tapi kalau kita betul-betul manusia hor, manusia bebas, merdeka, kita ambil rok-rok ini, kita bakar di alun-alun, kita bilang sama barat, inilah barat, rokmu, kita kembalikan kepada alamatmu. Kami punya batik, kami punya sewek, kami punya perusahaan-perusahaan, kami akan bangun kembali. Dah impor kain-kain dari Singapura dari mana-mana untuk meniru kamu. Ini namanya perempuan kita sudah berdiri sendiri, merdeka ya. Kalau masih kayak gini saya kira ya, masih uh, alih baktanya anutan-utan ya. Sebab apa? Sebab napasnya ini Napas meragukan Apakah kita kalau pakai kudung ini modern Tidak. Saya jawab Kalau kita pakai kudung Dengan totoan Nabi Muhammad SAW Dan totoannya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Fatimati Zahra Kita super modern, bukan modern saja Ultra modern Sebab apa? Sebab kita nanti akan menjadi Satu-satunya perempuan yang tidak Diusik-usik orang perempuan yang berkehormatan perempuan yang bisa pikirannya ayam dalam mendidik dan mengatur rumah tangganya sudah tidak ikut biak-biakan saya, saya. saya perempuan kalau sudah cinceng-cinceng lengan cinceng rok, sudah tidak pakai lengan bajunya, ini tidak, tidak mungkin dia duduk di rumah percaya atau tidak percaya? kalau tidak percaya, sudah saya paslakan pada Allah dia selak kepingin mempertontonkan ini, daging dan kulit ini keliru Ini tidak modern ini Ini ikut-ikutan barat Dan barat sudah rendah Orang sudah pakai syariat setan eh, Hewan kita malah ikut mereka Kita mundur, kita yang rugi Mereka tidak rugi apa-apa Mereka dapat konco baru Tapi konco yang tidak dianggap setaraf Percaya atau tidak saudara tidak akan dianggap setaraf oleh orang Amerika saudara dianggap macam-macam orang yang bangsa-bangsa rendah Yahudi Amerika itu menganggap kita ini bangsa yang harus dijajah dulu oleh mereka Entah berapa ribu tahun nanti mereka lepas Kalau mereka suka lepas lepas begitu Negara-negara kita ini kalau mereka punya istilah di surat-surat kabar uh, Newsweek Times, New York Times semua itu dinamakan underdevelopment. Negara yang dibawa bisa kebutuhannya dan bisa nyari kebutuhan Padahal bagaimana kita bisa nyari kebutuhan kita punya ekonomi tuan-tuan sabot kita punya hasil tuan-tuan cabut, jod sedot, ya tidak bisa kita dapat cukup kebutuhan orang saudara sabot ini. Coba lepaskan kita, tidak kira mau mereka. Bensinnya disabot, cengkehnya disabot, semuanya disabot oleh mereka. Tebunya, gulanya, berasnya, akhirnya kita sudah loyo. Mereka jangan drop macam-macam, mereka mau tetap mencengkeram. Ini membawa modernnya yang kita sebut dalam pertanyaan ini. sebetulnya saudara-saudara itu bukan modern jelas sudah silahkan yang terdua, yang nah, ini sudah sering terjadi sebab semua paham, semua agama selain Islam berdasarkan ikrah ikrah fiti yang tidak ada ikrah fiti cuma Islam dok La yang lain ikrah <tuh> jangankan lagi agama paham-paham e ideologi pun sekarang ini mesti dipaksa kalau ada orang punya yang diruhi sosialis. Umatnya harus ikut sosialis. Loh, saya dah mau, saya sudah besok. Tidak, mesti ikut sosialis. Tidak boleh berubah. Titiknya, komanya, saudara harus sosialis. Ini ikrah. Lantas yang diikrah ini, kalau lemah, ya termasuk dalam firman Allah, إِلَّا مَنُقْرِهَ وَطَلْبُهُ مُقْمَا اِرْنُنْ بِالْإِمَنِ Kalau memang tidak ada kekuatan, ya cukup dalam hatinya saja, dia beriman kepada Allah. Dan bertawahid, yang mutlak. Tapi kalau dia ada kekuatan, dia dilarang dia Dia mesti melawan Dan kalau melawan dengan takdir Allah SWT Karena dia muslim Allah akan menguatkan, menggandakan kekuatan dia Begitu hukum Allah Tetapi di negeri-negeri komunis misalnya Kalau orang-orang di Bukhara itu Dan di Tashkent, di mana-mana itu Mau melawan Soviet Uni Ditumpas habis Makanya mereka itu sekarang ini Dalam rumah tetap muslim tapi masjidnya dah ada. Jadi kadang-kadang mereka itu duduk di masjid sambil minum kopi. So masjid sudah dijadikan bar dan jadikan eh, kafetaria apa. Tetapi mereka di dalam masjid itu nanti saling memberi taalim ajaran agama. Jadi masih ada majlis-majlis taalim. Dan sekarang ini penduduk Soviet yang beragama Islam sudah hampir 80 juta. Tahun 2000 akan sampai 100. Jadi termasuk minoritas yang merupakan sepertiga dari penduduk Soviet waktu itu kemungkinan Soviet akan kualahan. Jadi begitu ditekan, begitu ensiklopedia Soviet mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tokoh mitos yang tidak pernah ada di dunia seperti Ramayana dan John Dark dan seperti Majnun Laila kata dia tidak pernah ada di dunia jangan dipercayakan lagi. Agama Islam adalah agamanya Komperjuiz dan lain-lainnya Begitu juga di sana malah Tekur dan teguh Imannya, teguh peradabannya Teguh akhlaknya. Tapi mereka tidak berdaya Ya terus ikut saja Tapi tidak ikut kafir Ya cuma dengan mulut saja Ya kami ikut komunis Tapi hatinya Illa man ukriha Wa qalbuhu muqtuma'innun bilhi jadi kalau mereka itu masih tetap imannya kepada Allah Kepada syariatnya Maka dia orang masih dianggap mu'min Dan saya kira satu-satunya jalan hanya itulah saudara, saudara. Tidak ada jalan lain lebih daripada itu Lebih indah daripada itu Saudara-saudara Saya juga masih minta bantuan saudara Dan habis tiap pengajian Kita harus membaca Al-Fatihah Untuk selamatnya umat Islam sedunia. Jadi tiap kali Habis kita baca pengajian kita berdoa kepada Allah. Kita ini orang tidak berdaya. Mau nyumbang kekuatan tidak punya kekuatan. Mau nyumbang duit tidak punya duit. Nyumbang apa Saudara? Nyumbang doa. Dan doa ini tidak sembarangan kalau diterima oleh Allah maka umat Islam akan diselamatkan oleh Allah. Di mana-mana umat Islam sedunia supaya Allah menyelamatkan dia demi kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al Fatihah.